Kita dengarkan apa kata ustaz Kita dengarkan apa kata Ustad. Apa kata Ustad? Diceritakan bahwa pernah Rasulullah SAW berjalan menemui seorang perempuan. Dia nangis di kuburan. Gak taunya kuburan anaknya yang meninggal dunia. Nangis disin nasihati sama nabi eh perempuan jangan begitu takwa kamu kepada Allah enggak boleh yang sabar ini perempuan pegel begitu dia ingin membuktikan cintanya kepada anaknya kata dia kamu memang enggak kena musibah seperti aku aku ditinggal oleh anakku aku cinta sama dia itu dan ini enggak kenal kok ini Muhammad Rasulullah udah udah udah udah, udah. minggir kamu sana jauh Oh, udah berangkat Akhirnya ditegur sama orang tahu Ih eh, kamu itu ngabur Siapa yang negara kamu tahu enggak Enggak Muhammad Rasulullah He eh? Kaget ya Tapi itu iya Datang ke rumah Rasulullah Wah Kalau rumah sekarang kan Tamu harus lapor Isi pembukuan dulu KTP nya mana Ajudan ada Asisten pribadi ada. Nabi enggak ada penjaga rumahnya. Diketok, dibuka. Diketok, dibuka. Sallallahu alaihi wasallam tawaduknya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya enggak tahu kalau Anda yang nasihati minta maaf ya kata Nabi. Iya, cuma sabarnya itu Pasti pahala pahala besar bagi orang sabar kalau pertama mendapatkan musibah bukan udah kasep begini kata Nabi. Nah, aku nasihati kamu untuk sabar supaya dapat pahala besar. Nah, ringkas cerita dari itu membuktikan bahwa Nabi itu tidak berlebihan. Huh? tidak berlebihan. Malah enggak senang kalau berlebihan. Kenapa? Karena tawadhu'nya Rasulullah. Ah, kita jangan Orang oh, Nabi itu enggak mau digitukan. Nah, itu enggak mau karena tawaduknya Nabi. Kalau kamu enggak mau maksimal mungkin untuk Nabi, berarti kamu yang sombong. Gitu aja. Itu membuktikan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?